kul hadhihi sabili ad'u Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bisan lil mabit baik sekarang kita lihat Kembali pembahasan fikih sunnah wanita sampai pada pelajaran Masih seputar pakaian Yang kita bahas Judul baru ditulis Kemarin apa judulnya? Pakai wanita di depan sama wanita Sekarang judulnya yang baru Yang terakhir itu pakai di depan sama wanita Yang terakhir Terakhir apa? sudah sudah baik sekarang judul baru hukum memandang lawan jenis hukum memandang lawan jenis Hukum memandang lawan jenis. Catat poin pertama. Tidak boleh laki-laki memandang Tidak boleh laki-laki memandang wanita yang bukan mahram. Tidak boleh laki-laki memandang wanita yang bukan mahram. Kecuali karena alasan darurat Kecuali karena alasan darurat dan punya maslahat yang besar dan punya alasan yang besar Jadi kalau ada maslahatnya besar, kebaikannya besar masih boleh. Namun kalau tidak tidak ada maka tidak boleh. Kemudian yang kedua Ada beberapa keadaan yang membolehkan yang membolehkan laki-laki memandang perempuan Yang pertama Ketika Menghitbah Atau melamar Khitbah Khitbah Menghitbah Atau melamar Asalnya berarti Tidak boleh Berdua-duaan mandang-mandangi Gak boleh, namun kalau pas melamar baru Boleh Ini aturan ya Ketat sekali kan Ketat sekali Gak boleh kirim-kirim foto berarti ya. Gak boleh kirim-kirim foto Lanang itu gak boleh Namun kalau mau serius melamar baru Bo? Boleh, itu aturan Islam Gak tau dulu ibu ibu pakai aturan apa dulu Aturan rimba kali yang kedua Boleh untuk tujuan Pengobatan Boleh untuk tujuan Pengobatan Dengan syarat Tidak ada Tidak ada Dokter Perempuan Yang muslim maupun non muslim Yang muslim maupun non muslim Berarti kalau masih ada gak boleh Jadi gak boleh berobat pada dokter laki-laki Kecuali kalau terpaksa. Sama juga dokter laki-laki tidak boleh memeriksa perempuan. Maka laki-laki itu sebenarnya tidak boleh jadi dokter kandungan. Dokter kandungan cuma untuk perempuan saja. Nggak boleh laki-laki jadi dokter kandungan. Masalah itu. Yang ketiga. Dibolehkan ketika jual beli, mas tumbas, boleh mandang, mas dia cuma nunduk aja gitu, nunduk ke bawah terus, mas beli apa mas? Tak bisa, harus lihat, uangnya dia harus lihat, tak bisa dia tundukkan pandangan. Jual beli boleh. Yang keempat Ketika dalam persidangan Ketika dalam persidangan Nah itu tadi aturan memandang Atau aturan melihat ah, Masih ada lagi Ini Tadi yang pertama uh, Sudah poin keberapa itu Kedua Yang ketiga Sekarang yang ketiga Tadi kan yang keempat oh. Dari poin kedua Sekarang yang ketiga Laki-laki yang masih mahram Laki-laki yang masih mahram Tetap harus meminta izin Tetap harus meminta izin Ketika masuk di rumah atau kamar wanita mahramnya. Masuk rumah atau kamar wanita mahramnya harus meminta izin. Jadi ketok-ketok dulu, enggak boleh langsung masuk gitu. Enggak boleh. Harus meminta izin Kemudian yang keempat Aturan lagi Diharamkan laki-laki Dan perempuan Yang bukan mahram Berdua-duaan Mojok Yang berdua-duaan mojok di gelap-gelapan Apa ada yang gelap-gelapan itu Sinau bareng gitu ada Ada ibu-ibu Di gelap-gelapan Sinau bareng Enggak ada kan Pasti macam-macam di disitu Coba lihat tadi Tidak boleh laki-laki dan perempuan Yang bukan mahram itu berdua duaan Dalam kurung kholwat Kholwat K-H-A-L-W-L-W A-T Tidak boleh kholwat Tulis dalilnya Dalilnya Tidak boleh laki-laki dan perempuan berdua-duaan Tidak boleh laki-laki dan perempuan berdua-duaan Karena yang ketiganya itu setan Karena yang ketiganya itu setan Dalam kurung hadis riwayat Ahmad Dalam kurung hadis riwayat Ahmad Berarti kalau lagi berdua Ini lagi berdua gak boleh Namun kalau yang perempuan tambah satu, laki-laki tambah satu ya, Itu boleh atau tidak? Boleh, mahrumnya datang ya, Ketika itu ditemani oleh mahrumnya Maka tidak lagi jadi macam-macam Maka masih bo boleh Namun kalau tidak ada, tidak boleh Yang pacaran berdua-duaan atau berlima-limaan? Berempat Saya tanya dua berarti Zetannya dua itu berarti Kemudian yang ke enam Apa yang kelima? Yang kelima Dibolehkan laki-laki Menjenguk perempuan Dibolehkan laki-laki menjenguk Perempuan yang sakit Dengan syarat Aman dari fitnah Atau godaan Selama aman dari fitnah atau godaan Jadi boleh Dia kunjungi jenguk Orang yang sakit itu masih boleh Ya, aturannya sampai di situ dulu. Nanti yang berikutnya masih ada aturan dengan laki-laki lain, yaitu laki-laki yang masih punya hubungan mahram. Tadi kalau tidak punya hubungan mahram sama sekali